Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya bertalian Dengan penerangan tadi akidah Ada seseorang Yang berkatakan seorang yang alim Mengatakan Perkataannya seperti ini Ini perkataan dia Yang saya dengar Siapapun orangnya Siapapun orangnya Apapun agamanya kalau dia berbuat baik maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Apakah itu bisa menjadi kapir atau tidak? Kalau terima dia, terima kasih. Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apapun agamanya, kalau dia berbuat baik akan mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah di akhirat. Oh, kalimat itu tidak akan diucapkan oleh orang yang beriman. Enggak mungkin kalau dia menyadari dan meyakini omongan itu maka kafirlah orang tersebut sebab kalau anda tidak mengkafiri kekafiran sebagai kekafiran maka anda masuk wilayah kafir orang kafir di dunia iya kita berbuat baik dengan dia wajar tapi orang kafir sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat mereka tempatnya di, di neraka dan selama-lamanya Tempat yang baik bagaimana ini harus dibalik. Siapapun yang ngomong begitu, biarpun jubahnya berkibar satu Cirebon, imamahnya segede masjid, tasbihnya segede jedor, maka dia bukanlah ahli iman kalau meyakini omongan itu. Kebenaran jangan diaduk campur aduk dong. Adapun jika saya harus berbuat baik dengan tetangga saya yang Nasronilam. lain cerita urusan di dunia dia berhak mendapatkan penghargaan karena dia tetangga yang baik. Tapi di akhirat tidak ada tempat bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan yang tidak yang yang mengafir mengatakan Tuhan ada Tuhan selain Allah. Allah akan murka dengan dia selamanya. Sepakati oleh orang yang berakidah Islam. Termasuk akidah Islam yang sesat pun mengatakan kafir orang itu ini hati-hati, gak boleh main-main siapapun yang ngomong kalau saya ngomong seperti itu tinggalkan majelis ini itu karena iman gak bisa main-main akhirnya orang memasuk wah ya, ya ngapain saya masuk islam kan saya juga dapat tempat di samping Tuhanmu nantikan Gimana makna dakwah ini berbahaya sekali, kalau seandainya ada orang ngomong begitu, ya gak mungkin lah ada orang beriman ngomong begitunya. anda tidak kalau mungkin mungkin Anda salah dengar itu kan berandai-andai saja kan? kalau seandainya ada orang omong begitu ya mungkin agar selamat dia mungkin dia tidak sadar Kalau tidak sadar mungkin lagi tidur atau lagi gila atau ya ada orang sadar tapi kalau sadar orang beriman enggak mungkin wong oh, dia punya keyakinan kok Tuhan kita Allah Maha Tunggal di saat ada yang mengatakan Tuhan ada Tuhan selain Allah enggak mungkin dapat tempat yang baik di hadapan Allah ada orang kafir Bisa saja masuk surga sebelum mati masuk Islam dulu Itu mungkin Orang kafir berbuat baik dan sebagainya Bisa masuk surga Ya kalau nanti masuk Islam ya Baru masuk surga Seperti itu sederhana supaya jangan dicampur aduk urusan akhidah Memang ada gerakan menyesatkan itu yang luar biasa berbahaya adalah apa? E, menyamakan agama Oh itu merusak betul itu Menyamakan agama Semua agama adalah sama unik sekali orang Hindu kita bertetangga dengan Hindu harus baik loh hati -hati ya. Islam itu niat ya. bertetangga yang baik dengan orang di luar Islam adalah bukan toleransi kami mengingkari kalimat toleransi yang ada dalam Islam adalah kewajiban bukan mengingkari maknanya pengingkaran ke apa sih kami lebih senang adalah tidak usah pakai kalimat toleransi jadi kalau berbuat baik dengan tetangga yang nasrani ini bukan toleransi itu kewajiban kita kewajiban di atas toleransi orang Hindu di kiri kanan kita wajib kita menghargai juga Ya, orang Yahudi Asalkan dia tidak membuat keurusakan Wajib kita menghargai dia Itu perintah baginda Nabi Muhammad SAW Wajib Tapi Urusan di akhirat, urusan agama beda Sebetulnya sama Orang Kita membaca buku-buku di luar Islam itu Mereka meyakini orang Islam adalah orang yang sesat juga Sesaat dikatakan anda domba yang hilang Sesat anda adalah orang yang belum kembali kepada mana-mana. Ada Macam-macam Anda adalah orang yang keluar Ya biasa saja kan mereka semua agama harus punya keyakinan-keyakinan keyakinan seperti itu. Di luar agamanya adalah tidak akan selamat itu keyakinan. Kalau selamat ngapain dia? Ada misionaris juga misalnya. Semua punya keyakinan masing-masing. Setelah punya keyakinan, bagaimana kita menjalani hidup? Hidup yang baik. Keyakinan berbeda-beda, agama Nasrani, Yahudi. Tapi lihat dengan agama yang benar Islam ini, kita bisa hidup berdampingan dengan mereka ada yang dibuktikan oleh oleh oleh ulama-ulama terdahulu, hidup indah berdampingan. Tolong jangan disamakan antar agama dengan agama. Agama Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Jika ada orang meyakini bahwasanya selain agama Islam adalah agama yang benar, maka dia keluar dari Islam. Tapi ingat, mengatakan agama lain tidak benar bukan berarti kita mengajak perang dengan mereka. Beda sama seperti agama lain di saat mengatakan Islam agama tidak benar bukan serta-merta serta mereka ngajak perangga kita karena keyakinan mereka mereka tidak percaya dengan adanya Allah kan tapi mereka percaya dengan Brahma dan sebagainya suka sih urusan dia apakah gara begitu tidak enggak dong di Bali sana ada komuslimin dengan orang-orang Hindu-Buddha hidup berdampingan baik kok padahal agamanya juga beda tapi mereka punya keyakinan beda ini Makanya anehnya kalau seandainya ada orang sudah belajar katanya, tidak mengerti antara hitam dengan putih. Namanya buta warna. Hak dan batil. Buta kebenaran. Musibah. Antara iman dan kafir. Berarti buta keimanan. Musibah. Maka keluar dari iman. Kalau ada orang berkata seperti itu, semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita. alam bisawab.